Selamat buat kelas 2008 Saya nyatakan kalian semua lulus Dan sebagai hadiah dari saya Saya persembahkan Niji Tak mudah Untuk kita Kebedaan yang ber Man sejati hadapilah. Dia. Membagi